Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammadin wa ala Yang sangat kula hormati ya teman Bapak kawula KH Haji Masbuhin Fakih yang terhormat K.H. Roba Maksum. Yang terhormat K.H. Drs. Abdus Salam MM selaku rektor Inkafa, semua teman-teman dosen, hadirin, sedanten Kang Luhur hormati. Mahasiswa-mahasiswi yang sangat saya hormati. E, tadi sudah dikatakan oleh MC di antara alasan saya datang karena Bapak saya ini temannya Ki Mas Bupin. Itu salah, ya. memang bukan di antara ya, karena itu memang. Tuh. Kalau di antara ini sembrono ya. Karena kalau saya datang karena kalian itu dosa besar. Saya ini di rumah punya ibu, sudah sepuh, punya pondok. Artinya saya punya kewajiban. Secara fekeh, kewajiban itu hanya bisa digugurkan oleh wajibun a'lomu minhu. Oleh kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya kalau mahasiswa masih di sini ndak cukup untuk mengganti kewajiban itu. Sehingga saya berkali-kali memaklumatkan diri, yang undang saya enggak pernah sepuh itu dosa. Karena menggugurkan kewajiban yang lebih apa? Besar. Jadi teorinya gampang, kalau ngundang sampean itu mesti boleh karena enggak punya kewajiban. Jadi di rumah enggak punya pondok. Terus ibu sampean kalau sampean di rumah ya sumpek, bocah kok nganggur gitu. Jadi, jadi fekih itu harus jelas. Saya ini pengagum fekih. Jadi, saya di rumah punya ibu. Saya ulang lagi, sepo butuh perhatian saya dan saudara-saudara saya punya pesantren, sehingga artinya punya kewajiban. Ini sekaligus maklumat bagi yang ingin undang supaya ngukur dosa ndak yang undang kuspa itu. Bukan kebaikan atau ndak, tapi dosa bangga. Artinya yang bisa menggugurkan kewajiban secara fakir itu hanya kewajiban yang lebih apa? Besar. Kayaknya tidak akan terjadi, kecuali temannya bapak saya. Atau pernah guru-gurunya guru saya. Misalnya Lirboyo, nanti Saban nunggu saya dua. Nah, begini ya, ini kan abahnya Ki Mas Bukhin juga namanya Fakir. Gurunya juga Ki Abdul Fakir. Saya berharap anak-anak in kafa ini, nekuni utamanya itu fakir. Faqih itu penting sekali. Kata Syeikh Ali yang Sahih Bukhari itu wabihi kiyamus syariah yang bisa mengawal syariat itu hanya fakih. Fakih itu ya kalau yang paling gampang tentu kita misalnya punya fatul qori, fatul muin, fatul wahab. Tapi yang faham betul, mesti fahamu itu ngelotok setengah hafal. Jangan bawa kitab nyatok sementing sekian semester terus selesai itu sama-sama dosa, itu dosanya ya dosa mahasiswanya juga dosa karena sudah terlanjur sarjana agama, ternyata gak bisa itu kan mendingan gak sarjana agama itu saya tak cerita sama Kiroba itu ada fatwa Kiai Kiai juga wali suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia itu itu nyanyi dangdut ya ya penyanyi ya dai entah itu hakikat entah macam tidak tahu itu Kiai itu fatwanya lucu kalau kamu datangi dia pas main dangdut masih sabri izin tapi kalau datangi dia pas pengajian itu tak larang kat. kan santrinya jadi eskal ini pas pengajian dilarang pas dangdutan kok malah dapat izin tapi bukan berarti halal ya dapat izin Dapat izinkan potensinya bisa karena dilaranglah ya tetap berrot. Terus suatu saat si santri ini setengah wali, tidak wali tapi setengah. Lama-lama <tik> itu menghami gurunya, menghami gurunya ternyata sirinya begini. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama itu potensinya itu fadlu, waadlu sesat dan menyesatkan. Dan kalau dia sedang nyanyi dangdut, penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri enggak, enggak itu cowok sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya untuk. Tapi tidak alat musiknya orangnya. Maksudnya. Tapi kalau dia nyanyi itu paling dosanya hanya nyanyi. Sawalang lagi. Murid tadi akhirnya paham kalau datangi pengajian itu artinya ikrar kalau dia seorang dai. Atau seorang yang layak ngomong apa? Agama Itu lebih bahaya karena kita santri Apalagi kita dokter atau MM Terus ngekrori orang yang nggak jelas asal Usulnya Tapi kalau nyanyi kan nyanyi saja Sehingga itu menjadi feke Bahaya terbesar dalam feke adalah apa? Mengkaji feke tidak dari ahlinya Ya seorang lagi ya Mengkaji feke tidak dari apa? Nah kenapa demikian, begini? saya beri contoh Ilmu fikih itu tentu pertama dari Rasulullah SAW Kemudian bersanad sampai kita Atau kita sampai Rasulullah Itu mengalami sekian ijtihad Yang tidak mudah Saya beri sekian contoh Dulu Imam Syafi'i itu sukanya sama guru yang miskin ya, Karena rata-rata santri juga miskin Jadi mesti mengidolakan guru yang miskin karena sesama miskinnya harus berkoalisi. Tapi akhirnya gurunya Imam Syafi'i itu miskin sekali. Namanya Muslim bin Khalid Az-Zanjit itu miskin, Sufyan Ats-Tsauri miskin, Sufyan bin Uyainah miskin. Setelah ngaji di Madinah, itu Imam Malik itu kaya. Pas itu Imam Malik sudah kaya. Setiap ketika Imam Syafi'i dikasih uang. Sampai ketika Imam Malik itu bilang, "Kamu sudah alim. Ilmu saya sudah habis, kamu ngaji sama yang lain." Sama siapa? kata Imam Malik, orang yang salim saya sudah meninggal, namanya Abu Hanifah tapi dia punya murid, namanya Muhammad bin Hasan al-Shaybani, kamu ke sana terus Imam Malik datang ke Baki, dulu Baki itu pasar rental ya, ya grab lah kita sekarang itu. mengumumkan, siapakah kafilah yang mau ke Irak kita ya Imam Malik dibayari sama Imam Malik ini yang antara ke Irak, ke Muhammad bin Hasan al-Shaybani Imam Malik mulai nge guru saya yang miskin tidak pernah nyangoni. Guru-guru saya yang kaya sering nyangoni, mulai memasalakan dia miskin Kira-kira seperti itu mulai-mulai masalah. Gitu. Setelah datang ke Irak di Muhammad bin Hasan Ashebani itu, itu si Muhammad bin Hasan Ashebani itu kalau ngetong uang tu di meja, di meja tamu. Jadi punya emas lantaan, punya uang. Kira-kira kalau Indonesia punya rupiah, punya dolar, dihitung tu di ruang tamu Kata Imam Syafi'i, saya dengan Imam Malik saja enggak sreg ini lebih kedonyan lagi, Kiai. <laughs> Ngitung uang itu di ruang tamu. Ternyata si Muhammad bin Hasan asy ini ahlul usul, dia pakar usul. Kamu heran sama saya. Iya. Kiai kok kedonyan. Ya ngomong. <laughs> Tapi kata Muhammad bin Hasan asy kalau kiai tidak boleh, Kak, ya. Iki tak kekno wong fasik. Dulu nggo demenan, nggo mabuk. Oh, jangan nanti dipakai maksiat panjenengan mawon kersane digetok berarti kiai oleh sugah mun penang salang semenjak itu jadi satu fikih bagi Imam Syafi'i ternyata kalau mengharamkan kiai sugah berarti membolehkan yang fasik sugah kalau yang fasik sugah bisa dipakai iana alal maksiat semenjak itu mindset pikiran Imam Syafi'i rubah saking rubahnya sampai beliau berpendapat orang bisa beli ke, bisa beli albat kok beli kari itu haram Bisa jadi bupati kayak Pak Robo jadi RT haram, <laughs> pokoknya gitu. Bisa keren kak Gus Baok jadi orang pendengar haram, <laughs> pokoknya haram terus. Karena dalil beliau al Islam ya allu wa la ilahailee. Coba samain Ridho misalnya jadi orang gresik dipimpin orang yang gak sholat Ridho ndak? Nda. Atau sholat tapi gak bisa ngaji Ridho ndak? Ketika yang bisa ngaji berpotensi jadi bupah terus keterusan. Karena Imam Syafi'i keterusan ya umatnya keterusan, maksudnya orang-orang Syafi'i itu politikus rata-rata. Ya, makanya sama jangan kaget sama barubah. Kakak saya wakil bupati itu. Putranya Mbah Mun ada yang wakil apa? Gubernur. Dulu Gus Wahid yang menteri agama. Itu asal-usul dari perubahan fikih. Mindset cara berpikir Imam siapa? Syafi'i. Jadi dulu itu fikih ditemukan itu jelimet ada perdebatan. Itu tidak hanya pada level ulama pada level nabi pun ada perdebatan jadi jangan kira nabi itu tidak debat, ya debat nabi itu asal seangkatan itu mesti debat termasuk debat dengan malaikat jadi kalau perlu ya debat sama apa karena malaikat itu kan lugu-lugu itu gak bisa mikir karena kalau malaikat bisa mikir bisa jadi rektor <tuh tersimu> nanti kasihan pak salam malaikat gak boleh jadi rektor Malaikat Israel itu gak tahu, gak tahu etika Jadi beliau ketika mau membunuh mencabut nyawanya Ibrahim datang Ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah Kamu tahu saya siapa Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah Masa kekasih membunuh yang dikasih, ini gak benar, logikanya itu gak benar Pasti kamu salah eh, Karena Israel itu gak bisa debat Ketika ditanya hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih Saya ini rahman Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya itu logika agak benar. Enggak keliru, kamu itu keliru. Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. <guluh> Karena masa kekasih membunuh yang dikasih Karena Israel enggak pernah sekolah, enggak pernah sekolah. Enggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal roa'ita khaliilan yakrohu ayal kholilah. Masak kekasih tak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. masa jenian kekasihnya tak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya, ya oke mati, kah bapa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Ki Mas Buhin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. <laughs> karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah akhdoma minggu yang super besar, kira-kira. Karena jelas ada riwayat Inna min abarin diri silatar rojuli ahlaudi abih. Ya, Inna min abarin diri silatar rojul ahlaudi abih. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya padahal sampekan kan gak mungkin teman bapak saya teman saya aja gak mungkin gak level apalagi bapak saya kan <laughs> jadi malah mohal itu jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik nah karena ilmu itu ngalami satu gesekan satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak sehingga jargon ya jargon di dunia ijtihad itu begini rokyunaswabun yahtamilul khotok warakyukah khotoon yahtamilus soh pendapat saya benar tapi mungkin salah tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar jadi mustahil kalau ketemu mustahil itu, itu lucu ngomongnya itu rokyunaswabun yahtamilul khotok pendapat saya taripnya benar dulu tapi yang mungkin salah kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin mungkin benar atau mungkin bisa salah ya enggak tahu pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini. Di luar masalah tauhid, saw orang lagi di luar masalah tauhid. Itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi, yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muktadal hal kontek konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. dulu Kiai Kiai itu ngarambakan dasi, ngarambakan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. jika mantasabhaba bikomin fawwab minbu. tapi lama lama Kiai Kiai itu ya pakai dasi, pakai pakai celana. ya karena dianggap sudah tidak mantasabhaba bikomin fawwab minbu. ini mengalami pergeseran. Semua istihad itu mengalami pergeseran Lalu pertanyaannya begini Lalu istihad apa Gus yang permanen Yang permanen itu ya istihad dengan Alatul istihad Dengan alat-alat apa? Istihad Saya beri contoh misalnya begini Nabi Musa Itu yang mengalami istihad Kata beliau Karena kangen Allah Itu ingin melihat Allah karena kangen Rabbi arini ang zur ilai Kuala lantaroni wala kini Nguzur ilal jabal Ya sudah namanya orang kangen yang ingin melihat Ya sudah gitu aja Sehingga Ahli ilmu kalam itu berdebat Kalau kata ahli sunnah Karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah Berarti melihat Allah itu Jaiz, mungkin Karena Nabi gak boleh bodoh Meminta sesuatu yang mau hal Maka antipatinya ahli sunnah Terhadap pendapat mutazilah itu antipati Karena menurut pendapat mutazilah Allah itu kodim Allah itu lesa kamislihi Seon Sehingga tidak bisa dilihat Pertanyaannya adalah Berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang Mohal, itu bodoh sekali Sampai tidak tahu mana mohal Mana apa, jaiz Makanya kata Imam Ghazali Masa Nabi Musa yang nabi Tidak tahu kalau melihat Allah itu mohal Sampai minta berarti Menganggap itu jaiz Atau boh, boleh Itu cara pandang orang-orang Ahli sunnah Waljana tapi tetap saja sebagian ulama itu ya boleh loh, yang kayak mutazilah itu ya boleh loh cara berpikir. Pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi enggak mungkinnya tetap tidak tidak mungkin. Terus mereka dalil lah tu trikul absor wahyu trikul absor. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa tidak? Jawabnya tidak. Kenapa jadi? Ya? Kasihan allah. Terus kenapa cek? Unas zihudalikal jamala an nazori misli. Saya ada rido Allah yang hebat, yang keren. Kemudian singgih dolog di rumah aku, wong gesek. Koyokak ngergani pangeran. Ben singgih dolog Allah, ben golonganin Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Sikuwe kwe rausah ngilangi keren. Maksud aku. Jadi ada ulama itu jadi wali. Kalau sholat itu karena di disok belakang, tapi jangan ditiru itu kan gak lazim ya, lazimnya kan Abdul Syufi taksoful awal. Ketika ditanya kenapa kamu kalau sholat di belakang cgr, koyok suanis suan pengiran gue ngarap, gue sungkan, jadi gue gurih Kalau saman kan karena males, bukan karena sungkan. <laughs> jadi itu artinya rasa ya, makanya nggak bisa, nggak ada istihaq itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al Haddad itu kalau ngedikan masyhur. Man da'a ali dzalimin fil baqa faqat ahabba ayyaka Allah fi ardih. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, enggak mati-mati. Iku berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nambuh dongakno mari. Iku berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abu Hasan Asadiri cara ngedikan gini, kalimatnya persis Man ahab ba'allah yusawahu fi arti Fakat ahab ba'allah tadharu maghfirotuh Orang yang ingin dunia ini steril Tidak ada maksiat Maka sama saja berkeinginan Tidak melihat Luasnya maghfirahnya Allah Sama-sama wali besar Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah Seperti itu Jadi Mau tidak mau istihad itu mau tidak mau Makanya tidak usah dipertentangkan Misalnya cara berpakaian, cara apa sementing sesuai aturan Islam ya sudah, karena ini urusan rasa urusan apa? rasa itu seh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robbya Hadawiyah itu secara fakih salah, tapi pas itu lama fakih ditanya, kenapa anda tidak komentar terhadap dua alih-alih besar yang sering ketemu andakan semua santri seperti itu akan saya halalkan karena enggak mungkin punya naf nafsu sehingga fikih dulu memang masih asli kamu lihat di takrib misalnya lelaki melihat perempuan itu gak boleh kecuali sekian alasan termasuk boleh itu ditaklim karena mengajar atau lilmu amalah, ini yang mulai masalah ada warung kopi penjaganya cantik santri-santri ngopi, ini lilmu amalah itu kan, kan kasus mau, mau disalahkan pada takbirnya mau dibenarkan ini jelas fasek kan sudah jelas fasek maksudnya sudah fasek sebelum itu ditambah itu jadi faseknya permanen nah pertanyaannya adalah kalau kamu ngajar mbak-mbak kemudian hafal yang cantik yang enggak itu taklim di nazar apa nazar di taklim itu taklim apa modus nah, makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik itu mu'amalah untuk nazar apa nazar untuk mu'amalah Loh kalau saya ngopi dengan Ki pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa terus berhenti ngopi. Kebetulan bakule cantik. Lah itu mungkin halal karena kan saya enggak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakule cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Lah <lain> itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus Go jagani nak takok pangeran. Loh kok nadzur? Muamalah guys di muamalah. <laughs> itu mesti modis. Maka itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau tidak semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khayal. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Mustasyhur itu. Untungnya beliau enggak menangnya Abu Hanifah kalau menangi geger terus ya bisa bahsul masail terus ya itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah khilah itu ngerekayasa hukum misalnya begini saya ini puasa agak lemes ujian agak lemes apalagi kiai serawati di duwek santri buling buling lemes ya. apa yang makan ini kan poso, poso kok mangan kan gak keren supaya saya bisa makan dan halal saya bisa ngajak kiarobayi jalan-jalan jalan-jalan, nyari yang jarak 2 marhalah ya sudah terus bisa makan, kalau ditanya Allah oh, kok makan? musafir <guluh> <tuh> <tuh> jadi, bolehkah insya usafar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh? iftar boleh enggak? coba, kok enggak boleh alasannya apa? kan pergi perginya juga agak maksiat itu khilah tapi Said Muhammad Abu Hasan Muhammad Muhammad bin Alawi Said Muhammad itu membela Abu Hanifah artinya membela jangan semua khilah itu diharamkan karena itu cara sawalang lagi karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas karena kalau enggak ada khilah itu ya kita kesulitan kita kesulitan Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fekeh, itu protes. Kenapa ada poluan, polisi wanita. Ikan, itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi, itu alasannya masuk akal. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba, itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki, polisi kayak jenengan, masalah itu sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedaran narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu kalau semua polisi cowok kan gak kebayang sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita, ada wilayah yang harus wanita begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok, saya punya banyak santri yang mukhibin saya itu dokter kandungan tak tanya kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan, kan pekerjaannya seperti itu dia jawabnya lucu dari sepuluh yang tes jadi dokter kandungan itu yang cewek itu lulus dua yang cowok lulus semua karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. sehingga yang secara psikologi dablek itu kan mang lelaki jadi serowongnya sewakit santai Kadang enggak lahir-lahir cinta ini nang joba rokokane sandar. <tik> itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah kinsan. Ndak ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan ndak. Kita harus mendengar, sawalan lagi kita harus apa? Dan itu setelah mendengar itu nanti jadi disiplin ilmu yaitu namanya fikih. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman. gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik baik, bisa bina kalau berteman, berarti berteman orang fasek ya terus nanti pada level lapangan sih gampang, kalau yang soleh membina yang fasek dan yang fasek ketularan yang soleh, maka ternyata baik. kalau yang soleh ketularan fasek ya berarti ternyata buruk tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi gak hukum dimana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah istihahat itu yang dilakukan para ulama kita Jadi Sambian harus mengkaji fikih secara detail Karena tidak hanya kita yang khilaf Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah illallah Wali-wali kita kayak Abul Hasan Ashadili Sama Sayyid Abdul Al-Haddad Itu juga khilaf Imam Ghazali ya khilaf Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Kestolan itu saling tidak nanya saking tidak cocoknya Masyur itu. Jadi ulama-ulama itu tidak cocok kita nak lagi berkorek parti. <laughs> Kalau orang dulu enggak, karena pakai asumsi, pakai asumsi. Karena memang susah. Nggak, misalnya main tak misalnya memang tak berdei, tak beri. Yang tidak misalnya ada orang rukuk, rukuk kemudian kentut, itu solatnya batal apa enggak? Tak jawab saja. Tak orang solat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, solatnya batal apa enggak? Batal lah itu kelirunya sampai salah dusen ya mestinya pertanyaannya gini yang dikatakan sholat itu kan akwalun waaf alun muftatahatun di takbir muftatamatun di lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat jika kamu katakan batal lu namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal iya kan jadi kalau aku mau sholat pas ruko ngetut, batal tau ora, mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. <anti> Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salam. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dia majnun Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fke itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? karena mengikuti bahasa awam ya kayak tadi sholat kok pas rukuk gentut maka batal Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya nah makanya terus jadi perdebatan kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu gak mau saya ulang lagi kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu gak mau terus misalnya tak beri contoh lagi kalau imam itu sudah salam pertama Salam pertama itu, yang rukun kan salam pertama Berarti setelah salam pertama, imam sudah keluar dari sholat atau belum? Sudah kan? Yakin? Ya sudah Sekarang sama, -sama tak bedai Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri, apa nunggu imam salam kedua? Enggak jawab satu Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai anda rapsuki itu Kriminalnya begini Berarti anda membolehkan makmum bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat, berarti kamu mengintresikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat, karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu didebat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti rob tul makmum bisolatiman semua selaisa visolat ini berarti menggantungkan Sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab sebagian ulama oke, tetap disunatkan menunggu salam kedua, karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai, selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat nggak? Sudah tanya ramadan dijawab tuh nah ini pentingnya bodoh gak mikir <tid> jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir jadi soalnya robbana makhluk tak ada apa batila sem bodoh ya barokah sem minter ya barokah serab barokah u matsiyah surano barokah blast maka kan nafkeeh itu seperti itu jadi ada disiplin di situ ada disiplin ilmu yang kadang kita tidak cocok makanya imam syafi'i sendiri ngentikan kadang beliau dengan gurunya dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik beliau punya data yang beliau itu sedang gak sama dengan gurunya yaitu Imam siapa? Malik karena mindsetnya itu beda gak sampai misalnya saya tanya salat itu harus menghadap ke mana? gak jawab saja Kiblat, ya. ukurannya apa coba? namanya madep wajah apa dada? Imam Shafi'i milihnya dada sekarang praktekkan dalam dialog keseharian saya jagungan sama kaya roba seperti ini, terus wajah saya begini madep gak? <lain> nah itu masalah terus pertanyaannya madep dengan dada itu visolat apa filkiyam? loh enggak kalau visolat pas sujud dada kamu madep mana coba? <lain> kamu gak pernah mikir kan? ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri kalau rugok sama sujud <tuk> lho itu ulama itu limet gitu makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu menekuni proposal banyak karena memang susah jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh Sikap mereka detail maksudnya menghadap itu apa ukurannya kalau berdiri ya dadah tapi enggak bisa kamu katakan at-wajjuh bi aturan dalam salat fi kulli pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud dadanya menghadap ke mana itu maka itu ilmu yang sudah dilimet nah ulama usul-usul fiqih ulama yang enggak mau salah per detail hukum sehingga menurut Imam Rafi'i misalnya kalau beliau ditanya sujud itu gimana ya asal wa'tujah ha? ya sujud tapi kalau murid Imam Nawawi harus melibatkan tujuh apa? anggota, yaitu al-jabha, waliyaden, warubaten, walqadamen. Oke, okay, Imam Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umir tu anasjuda ala sabati'ah, jummin al-jabha, waliyaden, warubaten, walqadamen. Berarti berapa? Tujuh tapi pernah saya cek di kitab om, karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendekkan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan tujuh anggota berdasar hadis ini tapi kata beliau wa dan bisa saja sujud yang wat ul jabah itu sudah cukup Terus kata Imam Syafi'i, lima ada karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendekkan begini sajadalah kawaji wasami, sam'i wa basori gak ada di khadis wahyadi, warubbati, wakodami <SILENCIO> ya sudah akhirnya nah, itu itu sudut pandang terus gugatan kedua begini ada orang muslim yang sujud sama berhala untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup patul jabah halal arti untuk sah menjadi murtad itu. untuk sah menjadi murtad cukup patul jabah halal arti harus 7 anggota untuk ke keabsahan murtadnya itu, tidak jawab. Makanya ini tugas wakdosen-dosen ini memintarkan ini, karena namanya sudah fakih. Fakih itu ahli fakih yang detail namanya fakih. Kalau ini mutafakih, <guluh> jadi bukan tafakkuh tapi tafakkuh, kayak tamaron. <guluh> jadi wazannya nanti itu wali dzahri maale safil wake jadi ini bukan gojlek, ini memang marah saya jadi kalau sudah pakai gelar fakih harus fakih betul karena ilmu fakih itu sebetulnya gampang sama kalau ngaji ianah itu kelihatan fakih itu gampang karena ada logika yang terbangun misalnya begini orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari ka'bah. jangan sampai nginjak sadarwan karena sadarwan itu fondasi itu ikut kenapa begitu? ya jernihnya ramutri ka'bah, idak-idak ka'bah jadi sebenarnya sederhana logikanya sing jernihnya muter, itu di luar itu kita muter nah kalau nginjak pondasinya namanya gak mutri ka'bah tapi idak-idak ka'bah <t> <git |notimestamps|> ya jadi sederhana, sebetulnya ya masuk akal jadi fekeh itu enggak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal tapi karena kita nekuni itu enggak serius maka terus jadi paradok saya beri contoh lagi ini sebagai penghormatan saya sama Kee Mas Bukin, karena ini sudah namanya Fakih kalau ada ayam jago dituabrak terk terus kejat-kejat, andai kan dibiarkan pun mesti mati, karena gerakannya sudah harokatul matbul terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? enggak jawab, ayam jago kalau kamu katakan halal dia sudah tidak punya hayatun mustakirah, kehidupan yang permanen Andai kan kamu biarkan pun satu menit lagi meninggal. Kejat-kejat kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejat-kejat sih. Tapi sebetulnya sudah sudah pasti mati. Maka ini ada dua ulama. Kala, kata Imam Malik tetap namanya kalah. Karena ruhnya masih di situ. Sehingga ketika kita nyembeleh, ya nyembeleh hewan yang hidup. Yang namanya nyembeleh itu pokoknya mematikan yang punya ruh. Sementara saat itu rohnya masih di situ, meskipun satu menit lagi pasti mati. Tapi kalau madzhab syafi'i in, enggak, ini sudah karokatul mabuh, tidak punya hayatun mustaqir, mustaqir. Sika dalam perdebatan ulama fakir itu lucu kadang ya gampang gampang gampang gampang mangkal. Misalnya begini, kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat. Gak nangis, gak bernafas. Sunat disolati apa tidak? Siktonil, sikton sing layas tahilu, langsung lahir, langsung mati, gak ada amaratul hayat. Rata mikir tu. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang solat alal mayat, kan gak pernah hidup. Di mana mana mayat itu setelah hidup mati, ini kan gak pernah hidup namanya ya kit atulahmen, ya potongan daging itu aja jadi kadang diwocotanan juga boleh manggol no. terus ketika di kitab min hajitholibin itu kalau kamu keluar mani itu wajib mandi tidak? wajib kan? kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi nah kenapa nifas atau wiladah keluar bayi, kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? alasannya lucu Lian an nal walat manion mun akitun. Ini kan semest mani cuma mengkristal. Jadi kadang-kadang fakih itu mangkel. Apa ya? Sembrono gitu Masuk, masuk wajib mandi wiladah itu karena apa? Li an nal walat mun akitun. Ini kuak mani semest mengkristal. Mani semest jelalatan, lahir nangis macam-macam. Jadi ternyata, karena kenapa fakih butuh alasan? nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry yang ada adalah tentang Inzal Innamalma minal akhirnya dicari-cari ternyata walat itu maniyun menagitu lah ini problem fakty sampe harus siap dengan pelajaran seperti ini meskipun sampe mungkin wong priayi tapi ini ilmu ya saya ulang lagi ini ilmu sehingga ulama itu mau dak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi apa malaikat Israil baru sadar, masak kekasih bunuh yang dikasihi. Masuk akal? Bisa mikir juga Israel Kalau sama-sampean sih sama, enggak nerima Al-Qur'an al al nang ini masalah Ibrahim, khalilur rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu Saya sampai sekarang Itu sama Kalau bayi lahir Mas sudah berbentuk bayi Saya sendiri berpendapat Sebaiknya disolatin Kalau sudah berbentuk apa? Bayi Meskipun tidak apa? Tidak nangis Tidak ada amaratul hayat Kan yang digugurkan itu wajibnya Bukan masalah boleh dan tidak Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu Saya beri contoh lagi perdebatan ulama Ini contoh-contoh fikih Karena ini khusus penghormatan Status fakih tadi itu kalau ada orang mati jenazah itu jenazah itu kalau sholat itu kan umumnya jenazah di depan kita nyolati di belakang itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan ya tahunya mulai dulu begitu di mana mana nyolati jenazah jenazahnya di depan tapi di kitab makhluk jelas diterangkan kata kaulsani tidak wajib alasannya lucu fainal jenazah laisat bi jenazah itu tidak imam kenapa harus di depan Bukan kacau kan? Lu coba alasannya di depan, nah, bong, dia ada imam mo. Nah barokahnya feqih itu, sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu janazah kan di belakang Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit Kalau di Arab Saudi musim haji, itu jenazahnya di kamar mayit Tapi kita nyolati Itu satu-satunya takbir ya tadi Fa'in al-janazah alayshad biman zilatin imam tapi jangan praktekkan, nanti sudah kewaliran sesat saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan dipraktekkan kalau dipraktekkan pasti jadi aliran sesat mana janazah mengguri, mami tidak mengharap aliran sesat sebetulnya bukan sesat uji coba ya karena tadi, faindal janazah lesat biman ziladil bukti lagi, kalau sama sholat gaib sholat gaib itu misalnya mayitnya di Surabaya boleh nggak sholat gaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu atau depan kamu? <SILENCIO> nah, itu kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip, kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengane Sowan. Bukti cinta Sowan banyak juga yang sobat bukti cinta nabi itu tidak pernah sohan alasannya ganggu kenapa kamu jarang sohan nabi saya sering jamak sama nabi saya tidak pernah sohan kenapa ganggu biar nabi kalau di rumah sama anak istrinya saya tidak mau ganggu makanya saya termasuk Kiai yang gampat seneng disoan karena itu tadi kalau ngumulang seneng saya kalau disoani biasa kalau gerobat tuh niliin tak pernah sepuh jadi rasuan nili -i. Jadi beda. Saya sering di TII dia disebut. Tapi bahasanya tentu tidak Sohan tapi Nobo. NII. Kalau Sohan itu banyak. Ketika Rasulullah wafat, itu separuh sahabat hampir mayoritas, ya Rasulullah kita semua ingin kita dulu yang meninggal karena engkau begitu penting. Maka jangan jangan meninggal dulu kita yang meninggal. Kalau kita yang meninggal tuh nggak apa-apa. Tapi kalau engkau penting jangan meninggal. Tapi ada saja sahabat lah. Tidak seperti itu. Saya suka Rasulullah meninggal dulu alasannya masuk akal biar Allah menyaksikan saya kama usot dikuhu khayan usot dikuhu maitan Allah biar menyaksikan saya iman kepada Nabi ketika masih hidup dan saya buktikan setelah mati pun setelah meninggal pun setelah wafat pun iman jadi ternyata baisnya itu supaya orang tahu bahwa iman kita kepada Nabi itu iman yang super jika ketika beliau sugeng ya kita iman, setelah wafat juga kita iman. Kay usod dikuhu kama usod hayyan. Supaya saya mentastekan beliau setelah meninggal, sebagaimana kita mentastekan beliau saat masih hidup. Dan ternyata Allah ridho dengan perkataan sahabat itu. Kenapa Allah ridho? Karena menjadi pelajaran bagi orang-orang yang ditakdir tak menangi Rasulullah SAW. Wasallam. Tetap mereka i iman jangan kayak setan, setan itu kurang ajar betul ya oleh iblis itu masyur itu, iblis itu nangis-nangis dengan Nabi Musa iblis itu takutnya sama Allah itu luar biasa, sampean kalah iblis itu setiap ketemu malaikat karena dia ngerti alam gaib, mesti apa itu <coughs> uh, kama sali setan iqqalali insa nikfur, falam maka faraqala inni bari ummingka inni akhufu woha rabbal alamin, jadi setan iblis itu paling sering bilang inni akhufu woha rabbal alamin karena iblis itu tahu surga, tahu neraka, tahu kekuasanya Allah jadi takutnya sama Allah luar biasa makanya setiap dia mengajarkan kekafiran setelah orang itu kafir gimana? ini bari ummingkah, ini akhufuwa rabbal alamin saking takutnya sama Allah, suatu saat iblis ini datangi Nabi Musa karena tahu Nabi Musa itu kalimullah orang yang bisa komunikasi langsung dengan Allah Ya Musa ya kalimah Allah Saya ini makhluk, saya takutnya sama Allah luar biasa Tolong rayukan Allah supaya nerima tobat saya Karena dirayu terus Lama-lama Nabi Musa bilang, oke tak rayukan Allah Sama Allah Karena Musa kekasihnya, ya Allah Iblis itu ingin tobat, tolong dikasih Hak tobat Kata Allah, oke Dia bisa tobat Asal mau sujud di makamnya Nabi Adam Karena kesalahannya dia, gak mau sujud sama Nabi Adam Semenang Nabi Musa Karena ada cara untuk Iblis menjadi tobat Dikasih tahu sama Nabi Musa Alhamdulillah kamu diterima tobatnya Syaratnya apa? Sujud ke kuburannya Nabi Atom, wah Iblis itu asli ini. terus. As, a asjiduhu maitan wakatlah asjiduhu khayyan Ujaman nurep yang kurang gilam <laughs> Oh, dasar setan Ujaman nurep yang kurang gilam Mati, sujud umat maksudnya, sudah sampai sekarang akhirnya kalau sekarang sudah tidak mungkin lagi karena tidak ada Nabi Musa jadi ijtihadnya Sahabat melihat wafatnya Rasulullah itu beda-beda dan ternyata semuanya diridani Allah karena ternyata yang suka Nabi wafat dulu adalah ingin supaya umat Islam tetap mencintai beliau iman sama beliau, tasdik sama beliau sebagaimana tasdik zaman suger Makanya kita harus mencintai guru-guru kita. Uhibbuhum maitan kama uhibbuhu hayyan. Saya sampai sekarang itu ya merasa Mbah itu tidak meninggal. Saya masih merasa kalau bapak saya tidak meninggal karena kita mencintai beliau-beliau ketika hidup dan ketika wafat itu sah, sah. Karena beliau-beliau sama kita juga seperti itu. Rasulullah itu ketika mendekati wafat, ya bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Itu Nabi kalau ngedikan kantor rileks sekali. Hayati khairun lakum ba wafati khairun lakum. Cung aku nak urip ku ya apik. Engko nak aku wis kapundhut ya apik. Fa amma hayati fali asunna lakum asunan. Sebagian riwayat fa innakum tuhaddithuna anni wa tuhaddithu ankum. Kalau saya masih hidup saya bisa mengajarkan kamu sunnah, mengajarkan kamu tradisi-tradisi yang benar. Dan ketika aku mati, ketika aku sudah wafat, maka saya jejer Allah kata Nabi. Saya berdampingan dengan Allah Maksudnya dekat Allah. Tentu bila Kevin Wallan Hisor. E, terus sudah Fa'inah malakum amal-amal kamu diperlihatkan ke saya. Beruntung saya sudah dekat Allah. Kalau amal kamu baik, saya muji Allah. Kalau amal kamu buruk, saya langsung mintakan ampun kepada Allah. Jadi Nabi relak sekali. Artinya saya hidup bagus karena bisa mengajarkan kamu asunan As wasaroe. Kalau saya wafat, karena saya dekat Allah. Kalau kamu baik saya puji Allah, kalau kamu buruk saya mintakan ampun kepada Guru-guru kita juga seperti itu. Justru setelah wafat, beliau-beliau punya kesempatan dekat sama Allah, dekat sama al-mala'il sehingga mendoakan apa? Nah, terus kata Said Muhammad, "Wa la taqulu limay amwat." Kamu jangan pernah berkeyakinan atau berpendapat atau berkomentar kalau orang-orang yang mati fi sabilillah adalah berstatus apa? mati amwat kala terus kata sa'in Muhammad hadzaliamati syuhada ketentuan ini bagi umumnya syuhada artinya gini umumnya syuhada saja ndak berstatus amwat apalagi hadza rasulullah sayyidul syuhada saydul anbiya saydul mursalil tentu tidak ndak ber, pernah berstatus amwat ya saya ulang lagi ya jadi zaman cara berpikir Amat suhada, suhada yang umum saja Berstatus hidup Tidak boleh distatuskan statuskan Amat Apalagi Rasulullah itu sayidus Suhada, sayidul Ambiya, maka status beliau pasti Hayyon layamut, pasti beliau itu hidup, tidak Dan karena beliau itu Asfak Sangat sayang kepada kita Sebagaimana zaman beliau hidup tu sayang kepada kita Sampai nangis-nangis minta hak syafaat Maka setelah meninggalkan pun beliau pasti sayang kita dan pasti berusaha supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu Watahih. Sehingga ada sahabat yang tadi berpendapat kalau saya nggak masalah Nabi wafat dulu supaya Allah menyaksikan saya usud di kuhumaitan, kama usud di kuhu hayyan. Jadi ini cerita ya cerita sudut-sudut pandang. Jadi saya mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takqurib itu setengah hafal supaya konstruksi ilmu itu utuh. Ya sama lagi konstruksi ilmu itu, karena ilmu itu mesti ada yang apa ya, Ya yaudah setengah salah itu. Tapi di salah nora kenai. Tak sama tak beda Nak macam benar, langsung tak angkat ke direktor. Nak benar, coba rukun solat pertama itu apa coba? Rukun solat pertama, niat, niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri Apa berdiri dulu baru niat Berarti niat sama berdiri dulu mana nah, Rupa kan Artinya kita mau bilang Tartik urutannya niat berdiri Takbir gak bisa Yang dikatakan niat itu apa Muktaronan, Berarti niat sama takbir harus bareng Apa urutan Bareng Terus dengan kiamnya urutan apa bareng bareng apa urutan? Loh, enggak, kalau urutan berarti takbir dulu, duduk baru berdiri nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah dikatakan tartip ya salah dikatakan serentak ya salah, cuma kerana kita bodoh tidak tahu mikir itu, Alhamdulillah kan di situ itu lu coba niat sholat loh. niat, takbir, kiam dulu mana? Niat takbir, kiam dulu mana tu? Dulu kiam. Gak ada kitab yang mengatakan arkanus salat awal luhah. Oh, dianggap kitab kriminal. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah. Mau tak mau, sebagian istilah tu tasamu, tasamu tu. Us dike kok repot? Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa puasa Ramadan itu wajib apa? tapi itu niat, nginep no? niat sehingga darah ini nginep itu umurnya lama apa enggak? lama kan? sekarang sebelum dua menit kamu baru niat, sah apa enggak? sah, itu sempat nginep apa enggak dua menit itu? enggak sempat kan? jadi ilmu itu, makanya kata ulama-ulama sepokoknya ilmu itu ono, harus ono unsur tasamuh tasamuh itu ya, yes, digagam pang apa? itikal. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat masuh badir ra'si. Itu kata beliau walau sa'rotan fi hadir Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala, tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Ya, Imam Syafi'i cara berpikir kan. Yaos ngene iki jenenge masuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal seperempat lah. masa gitu dikatakan meg? Enggak. Lalu ulama-usul fakih itu berdebat. Sesuatu itu sesuai masodaknya, masodak itu yasduku alaihi kada, ala, yaitu ini tadi saya ceritakan ke ibu ken tentang aji jamul jamame. Ini ilmu yang di jamul jamame. Sesuatu itu kurangnya mayasduku alaihi kada ala, apa dengan takrif definisi. Misalnya gini sholat itu batal dengan makan kalau kamu sholat, makan batal gak? enggak, jawab saja batal, itu satu upo atau satu piring? enggak, jawab saja satu upo sudah batal, sekarang bab makan di ngormat tamu cung tamuku keimangan itu satu upo atau satu piring? Lah ini kan enggak fair, di bab tamu makan satu piring tapi di bab sholat satu upo maka pertanyaannya Lalu penamaan sesuatu itu berdasar maasodak, ma'asduku alaihi ismukadha, atau berdasar uruf. Ukurannya apa, coba? Maka terus jadi perdebatan. Nah, ini di sini ini pentingnya ulama karena. Nah ya sekarang saya berdei, cengkeh itu man, e, wangi apa enggak? Kategorinya cengkeh, wangi kan? Kalau orang bikin kue tar pasti pakai apa? Cengkeh, pakai. Medang ronde supaya manis, apa wangi dikasih apa cengkeh. Nah itu saya berkali-kali cerita, pernah mau dipikirkan orang Islam itu nggak boleh rokok karena dianggap pakai apa, memangi karena ada apa cengkeh. Cengke. Tapi terus dijebat kalau gitu berarti orang Jumatan sunat rokok karena Jumatan disunatkan pakai apa, memangi. Gue itu kan, akhirnya terus, wahyo repot ya. Jadi kalau cengkeh kamu kategorikan pewangi yang orang ihram enggak boleh rokok karena pakai cengkeh yang wangi konsekuensinya orang jumatan sunat rokok karena berarti di di pakai apa pewangi kan sesat semua jadi Jadi itu ilmu makanya selain fikih mateng itu ada ilmu yang namanya usul usul fikih usul fikih itu yang yang meneliti itu Mayas dukuh alihikadha Jadi Yus ngunikus darah ni ngunik Saya ulang lagi Ngunikus darah ni ngunik Orang perlu roh Roh detailnya Saya ulang lagi Orang perlu roh Roh detailnya Makanya Abu Hanifah itu misalnya Bahasa wajah Yus wanggur kecelokan itu bahasa wajah Imam Shafi'i kan detail Mimpi ini manabitis Sya'ri yos, Sampai ila sumakhe uyunaihi iladzakon Terus manabitis Sya'ri, Imam Shafi'i nampai apa? Goliban Kenapa ditambahin goliban? Karena kalau orang budak mana beauty sakrinya di sini. <SILENCIO> jadi itu vega, jadi vega itu jelimet. Padahal kita ini nggak pernah berpikir secerdas Imam Syafi'i, tapi akhirnya yuk mikir juga. Naga ditambahin goliban, mana beauty sakrinya orang budak kan? Sini. Terus sekarang perdebatannya, orang budak basuh masuk roksi di sini sah nggak? <SILENCIO> Karena tadi itu wajah apa kepala kan gitu <laughs> kan jadi bingung gitu ya makanya ini mukadimah saya supaya sampai lebih disiplin belajar apa oke dan setidaknya didiskusikan lah kita kitab, -kitab Minhajul Tolibin atau kitab kitab Mahali karena di situ nanti ada perdebatan dan perdebatannya itu indah sekali kayak tadi ada yang mengatakan jenazah harus di depan tentu dalam kondisi normal kita ingin jenazah itu didep tapi ada kondisi itu tidak normal, kayak di Mejjid Kharam lalu solusinya gimana? ya? kita mengikuti kaul sani fa'inal janazah la'isat biman zilatil imam tapi kalau di sini normal, ya sudah kita sholat ya normal aja lah masa jenazahnya di belakang kamu sholat? nanti jenazahnya iri sekali-kali di depan aja kok tidak boleh gitu <tuh. tuh. tuh>. walaupun jadi repot <tuh>. jadi karena karena apa ya? kalau kita mengkaji tidak panjang itu bahaya Karena ilmu tadi Ilmu itu ada logikanya Imam ghazali dalam bab warid sama maurid Itu gak setuju sama Imam Shafi'i Dia maliki Ya kalau dalam bab Shafi'i yang populer kan Kalau ada najis airnya sedikit kan dikucurkan Supaya al-ma'u itu warid Kalau warid punya kekuatan menghilang Menghilangkan Tapi gak boleh najis Diletakkan di bejana yang ada airnya Airnya namanya mau maurid Tapi Imam ghazali dalam hal itu ngikuti Imam Malik, nggak ada bedanya warid sama muhurt, karena logika Imam Malik gini, misalnya ini ada najis ya, ya mik ini ada najis di sini, atau sarong lah, contoh paling gampang kan sarong ini sarong najisnya di sini, kamu kucuri, ketika kamu kucur air yang lewat ini kan tidak ada dua kolah, kemudian ketika terkena najis, mutan najis kan, kalau dia sudah mutan najis, dia punya kekuatan menghilangkan najis apa enggak? Enggak kan karena dia sendiri berstatus muta Artinya begini, meskipun ini disorno Itu bukan berarti najis tidak campur nah, Terus sama misalnya bantah, tapi kucurannya wakih Nanti semua tersisa hilang Ya kalau gitu tidak ada masalah kan Pertanyaannya kan karena banyu itu satu ciddo Sehingga Mam Safi mengatakan cara berpikir Mambo Zali Air itu oleh Allah dikatakan mutohirun, mensucikan. Ya sudah, kalau ada air berarti mensucikan. Baik caranya warid maupun maurut. Bukan karena air itu menghilangkan najis. Karena tadi logikanya yang sudah kena najis, air ini sudah berstatus mutanajis. Berarti pas mulai lewat ke bawah, dia statusnya apa? Mutanajis ke bawah lagi berstatus mutanajis misalnya saya bantah, tapi mutan najis ini kan dihilangkan oleh air di atasnya ya kalau ada jaminan air berikutnya bisa menuntaskan anak-anak disini bantul, ganduk kan terus panjang perdebatannya makanya kata Imam Huz Imam Ghuzali, sudah dalam hal itu saya ikut Imam Malik ikut Imam Malik, anggaranlah najis, kok is disori banyu banyu ini orang muta ghoi, yur yus nguniku jenengi nyu cekno Mergo banyu oleh Allah di statuskan Mutohir men sucikan tentu rasa bayanglo singlimat lima. Itu, itu rasu, bayang, no, sing, bimu, bimu. Laitu, namanya masodak. Wes kecelok basuhabe ba. Berarti wes kecelok mensuciakan. Itu juga satu kefiah, satu kefiah dalam usul fikih. Ya sudah seperti itu. Ya kayak sampean kangen anak. Kangen anak itu ketemu wes cukup tahora. Cora sampean wes cukup. Tapi cora anak yang sampean, ketemu tok nah Lalu ukurannya itu ukuran anak atau ukuran orang tua? Ukuran anak atau ukuran orang tua? Definisi ketemu lalu ukuran orang tua atau ukuran anak? Sama silahnya ulama ini terakhir contoh terakhir dari saya fasia musalah sati fil haji wasamatin idah roja tuh ada pelanggaran haji yang Bayarnya itu puasa 3 hari Di musim haji Dan 7 hari ketika pu pulang. Imam Safi berpendapat 7 hari yang idha ketika pulang itu Orang itu setelah di rumah Dimana-mana pulang itu setelah di rumah hmm. Tapi menurut Abu Hanifah enggak Asal sudah balik kanan dari Mekah Dia di perjalanan puasa sudah sah. Karena bagi penduduk Mekah Kalau kamu sudah balik kanan Namanya pu pulang Seperti ini saya nanti Setelah acara saya pulang pasti kayak robah kalau ditanya, Gus Bak kemana? Sudah pulang tapi tanyakan istri saya <risas> jadi orang sini kalau saya sudah pamit saman bilang saya pulang gak? Gus Bak kemana? Sudah. sudah pulang tapi tanyakan istri saya belum pulang lalu kuranya ini jenengan apa istri saya mau gak mau? karena Allah nyantikan whatsapp atin iza roja'atum dan tujuh hari ketika kamu sudah pulang. Ukurannya siapa coba? Ukurannya penduduk Mekah apa keluarganya? Kalau ukurannya penduduk Mekah, asal orang haji sudah cabut, dia ya disebut pulang. Tapi kalau ukurannya keluarga asal belum sampai rumah, belum disebut pulang. Itu seperti kita dulu ketika era wesel. Zaman ki Mas Bugen Mondok saya kan era wesel. Angger wong tua sebar ngeposno anakku wis tak kirimi kan gitu. Wong wis diposno tapi masih tiga hari dari anak yang eh. durung dikirim Bener mana tuh? ya kira-kira seperti itulah usul faqih saya mohon anak-anak INKFA ini mengkaji itu dengan status faqih-faqih itu orang yang mutafanen, mutabakhir, filfikah itu baru disebut apa? faqih, kalau tidak namanya apa? mutafakih bukan faqih tapi berpura-pura apa? berpura-pura ahli faqih ya tentu Sekolah ini bukan diciptakan Untuk yang berpura-pura okay, Tapi memang benar-benar apa? fakih. Ya, saya kira demikian Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak buntun Duma Para kiai, para kus Para hadirin, hadirat Peserta kuliah umum mobil khusus dumateng narasumber sebagaimana kuliah umum ini tidak ada tema juga tidak ada moderator alasannya keranten satu narasumbernya Kiai mosok Kiai diatur suladab <tuh> Niki alasan yang nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 niku sanjangi Niki 153 dosen inkah niki sami ajri dados moderator. Kranten narasumber engko jelokan sanjange. Nyuwun izin datang Kiai Ahmad Bauddin menawi wonten pertanyaan dari hadirin maupun hadirat dari mahasiswa mahasiswi diberi kesempatan niki nggih. Sedherengipun ditutup kalian doa. Nyuwun okay, izin rumiyen kraton narasumber kiai. Nggih, alhamdulillah dipun paringi izin. Monggo. Yang mau bertanya ada dua mic. Pertanyaan boleh disampaikan dengan catatan pertanyaannya harus berbobot. Kalau tidak berbobot mungkin cukup MC yang menjawab Lah masa Gus Bahak jauh-jauh dari Lasem ke sini. Beliau ini kan terkenal di YouTube di medsos sebagai kiai muda yang alim pertanyaannya harus berbobot jangan memalukan in kafa. harus bener-bener fakih bukan mutafakih Insya Allah beliau masih ada waktu sekitar 50 menit karena kemarin janji beliau akan meninggalkan tanah suci cuci manjar maksudnya pukul 9.30 monggo angkat tangan dari muhibbin nggih oh dari mahasiswa nggih langsung mawon tidak pakai dilis Berdiri saja berdiri Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, langsung saja, siapa pun tenggus. Di sini ada beberapa pertanyaan yang agak uh, masih grundel di hati, gitu. Soalnya belum dapat bertanya, belum dapat jawapan. Yang pertama mengenai dari tadi penjelasan dari Gusti Allah menciptakan hamba di dunia ini ada yang toat dan ada yang suka bermaksiat gitu uh, mengenai takdir Allah Subhanahu SWT uh, Allah menciptakan hamba-hambanya dengan variasi yang berbeda kemudian Manusia diceritakan dengan dibekali manusia dibekali dengan akal untuk membedakan dengan de, uh, membedakan di, dari setan dan juga malaikat. Kemudian pertanyaan saya dulu mana Gus antara takdir yang ditentukan oleh Allah atau pilihan akal kita gitu. Begitu. Intinya. Soalnya kan bukan kalau orang bermaksiat kemudian dulu mana Allah mengantukan dia bermaksiat atau akalnya yang memilih untuk bermaksiat. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, Nge, ngapunten untuk pertanyaan yang kedua intinya kan tadi istihad daripada ulama itu menentukan hukum yang berbeda-beda terus kemudian kita sepakai yang hanya tab tabik saja mengikut itu bolehkah kan dari kata guru saya kalau hukum fakir itu yang ringan-ringan disebarkan gak apa-apa Kalau tapi yang berat-berat Uh, dipakai sendiri gitu tapi biasanya kan kita kebalikan yang ringan-ringan soalnya kita tahu ilmunya kita yang pakai terus kalau ada orang yang tanya biasanya kita yang kasih yang jawaban yang berat-berat daripada hukum fakih jadi yang saya tanyakan kalau berpindah hukum dari awalnya ikut imam ini terus kemudian im ikut imam ini itu bagaimana batasan batasannya gitu syukron Baik, terima kasih. Niki pertanyaan yang ringkas disampaikan cukup panjang. Niki langsung dipon jawab, nopon. Oke, okay, okay, monggo, okay. yai. Ini tadi hok itu, saya waktunya tinggal 10 menit, enak saja kok. Nggak, saya nanti langsung itu mungkin, langsung ke Jogja, kan jadwalnya itu saya memang ke Jogja. Baru ini saya ke Jogja naik pesawat, gara-gara hormat -gara ke Mas Buhin. Panjang hidup saya tidak pernah ke Jogja naik pesawat baru ini nanti rencananya naik karena tak hitung kalau pakai kereta publis tidak menangi ngaji di Jogja saya jadwalnya ngaji di Jogja nanti jam setengah lima ah eh, begini itu pertanyaannya betul tadi itu ngawur betul itu. karena begini ya masalah kodok kodar itu kan sudah dibicarakan semua lama di kitab-kitab satu kita mengikuti ahlul haqeqah izah dukiraul kodar famsiqo kalau Kodok-kodar sudah dibicarakan, Fahamsiku. Kamu harus diam di situ. Karena pertanyaannya gini, kalau kamu orang soleh dan semoga anda pelatihan jadi orang soleh, itu melihat Allah sudah menentukan semua itu keren. Saya bangga punya Tuhan yang sudah tahu nasib saya kayak apa nanti. Saya betapa malunya punya Tuhan yang tak takoi. Gusti, sobat nasib gak biar baharoh tapi kirese. Hahaha, <laughs> itu kan ngeri betul sehingga kalau kamu sholat itu pokoknya bangga kalau Allah sudah tahu apa yang akan terjadi Nah soal kepanikan kita kan kadang kau enak bisa ngerti aku celoko, terus gunanya apa aku sholat itu kesalahan kita kita kecewa kalau sekarang-sekarang sholat -sekarang kemudian akhirnya tidak sholat dan akhirnya kita masuk neraka kekecewaan ini namanya khadul nafsi kita hanya mikir diri sendiri sebetulnya kalau kita ibadanillah benar-benar hamba Allah Tetap bangga, karena punya Tuhan Yang tahu apa yang akan Terjadi Makanya yang dibutuhkan kesalian Untuk ngakoni kodok-kodar dibutuhkan kesalian Kalau ndak kriminal betul Maka Syed Hasan, Hasan bin Ali sahafalkan hafalkan itu Di antara aturan iman Harus iman sama kodok-kodar Untuk menunjukkan Innahu layuq so kurhan Walayuh labu kurhan Kata beliau supaya kita tahu bahwa Allah itu tidak dimaksiyati secara terpaksa kamu bisa enggak bayangkan Allah ngeluh gini saya senang maksiat, tapi saya bisa berbuat apa <tik> artinya apa kalau maksiat dan keburukan tidak khairihi wasarihi min Allah itu Allah kan kurhan faham yang saya maksudnya artinya apa, kita harus berkeyakinan khairihi wasarihi min Allah tapi kita butuh syariat lalu setiap orang nakal berkelit kersani Allah juga masalah maka diteruskan makalah beliau وَمَنْ حَمَّلَ ذَنْبَهُ رَبَّهُ فَقَدْ fajar. dan siapa yang menimpakan dosanya atas nama Tuhannya maka fakot fajar, dia lakut betul yang orang zina kuih, Allah kan tidak melak zina yang maling kuih, Allah tidak melak maling yang beto bak-bak kuih, Allah tidak tahu betul terus kuih muni kabeh krono Allah itu kriminal betul jadi makanya orang sholah itu harus hafalannya banyak Supaya niru-niru orang sholah itu Ini kan enggak ingin sholah tapi pakai akalnya sendiri Itu bahaya dalam agama Karena agama itu harus ada riwayat Makanya beliau menyebut dua kali Siapa yang tidak meyakini khairihi wa syarihi minahullah Maka dia fakot kafaro Karena seakan-akan di dunia ini Wako afi mulkihi malayuriduhu Kalau kamu bilang syar tidak minahullah Berarti wako afi mulkihi malah Yuri Tuhan di kerajaannya terjadi sesuatu di luar kehendaknya. Tapi waman ham malazam bahu rombahu fakot fajar. Orang yang menimpakan dosanya ditimpakan kan karena Allah maka fakot fajar. Dia lalut betul. Bang. Allah dah ikut maling, dah ikut zina, dah ikut korupsi. Oh ini kehendakmu ya. Nah kalau kamu bisa faham itu ya sudah jadi orang soleh saja. Kalau tidak ya pilih wam siku tadi apa sudah ada usah dibahas jadi saya mohon semua yang dengar ngaji saya ini yang gak tobat supaya tobat yang sudah tobat ditambahi ilmu karena biasanya tobat ya karena gak ngerti apa-apa semua mikir itu makalnya Syed Hasan bin Ali cucunya Rasulullah SAW dan itu diamini oleh semua ulama saya pernah ditanya seorang rektor gak terima dosen, gak terima mahasiswa rektor tanya, Gus yang benar itu Jabariyah atau Qodariyah jawaban saya lucu sementing soleh dulu kalau setelah soleh kamu gak apa-apa Jabariyah atau Qodariyah karena setelah kita soleh, perasaan kita gini qad daronillah ala sholat saya bisa berbuat apa di depan kehendak Allah. sehingga perasaannya orang soleh ketika mengatakan al-abdu majbur adalah mengatakan Lahu la lahaulah walaku watah asal soleh loh ya asal soleh tapi kalau orang itu tidak soleh, dijawab apa-apa saja ya brengkel loh ya umannya natinir atau tenang sama Allah qodariah juga sama, ini penting Misalnya ada orang soleh kodariyah mesti cara berpikir, oh pangeran adil ya, sing sholat digajar suwargo, sing zino diganjar neroko, sing orang nyolong digajar suwargo, sing nyolong diganjar neroko, kan adil. Mosok sing nyolong di lebokno suwargo, sing sholat di lebokno, rokok kan jadi lucu. Artinya ketika dia kodariyah juga ingin membaca kekmahnya Allah bikin atu aturan. Asal soleh, saya bilang lagi asal. Soleh. Jadi orang itu setelah soleh itu bisa improvisasi sendiri makanya ini pentingnya ayat inna ladhina amanu wa amilu shalihat yahdihim robuhum biimanihim orang setelah iman nanti akan ditunjukkan oleh imannya untuk mengelola waswasnya setan misalnya saya itu termasuk yang terkenal terlalu diudang susah karena saya fanatifik deh. saya punya ibu, saya punya pondok itu artinya punya kewajiban yang bisa mengalahkan kewajiban adalah kewajiban sing akbar yang lebih besar karena mau diudang mahasiswa mahasiswa ini kan jelas tidak akbar nanti maksudnya tarkul wajib di ajlis sunnah wah kriminal saya meleburi bapak meninggalkan wajib demi sunnah ya jelas ya jadi kita harus terlatih dengan bahasanya orang-orang soleh kalau tidak masalah besar masalah kodok kodar zaman sahabat itu sudah terjadi perdebatan terus ada yang cerita ada riwayat iza zukira ashabi fa'amsiku wa iza zukira al-kodar fa'amsiku kedua masalah istihat fikiyah itu tidak apa-apa, memang dari awal Furuiyah kan dari awal Furuiyah, kalau menuruti istihat begini kalau ada mahasiswa tanya sebaiknya dijawab apa enggak? mungkin sebagian narasumber sebaiknya dijawab, biar maram sebagian narasumber sebaiknya tidak usah dijawab orang mahasiswa pinter, pintar, apa-apa takok, tidak mandiri <laughs> itu namanya istihat, jadi kalau Furuiyah itu mungkin sekali Ya ini saya masih punya waktu 2 menit, masih satu pertanyaan itu hok tadi yang 50 menit, enak. Menawi masih ada? Monggo? Oh enggak. Mboten Saget, tolong operator. Ini tampaknya ibu dosen, enggak? Oke, mestinya kalau ibu dosen itu banyak menjawab, tidak banyak tanya. Yang banyak tanya tadi saja nih Kiai Bahaudin itu mahasiswa. Ini buat nopo-nopo, moga mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ingin menikah sakit pinanggi, kaligus bahagia tersuun kesempatan menikah. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau, berta mau bertanya itu karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh. Walaupun remeh saya mau dijawab oleh MC Gus nih langsung dijawab Panjenengan Mawon. Ya. <tuh> Megaten Gus diantara yang disampaikan Wow dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya jangan pernah menolak khilaf karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah begitu nggih untuk saya saya yang mutafaqqih ya bukan faqih saya mutafaqqihah ya, untuk mendalami ilmu fakih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya sudah tua saya ini Gus nggih sudah berumur dan minim sekali pengetahuan saya tentang fakih sementara ini yang saya tahu dari bekal mondok saya dari keluar mondok saya yang saya dapat sakaku kaku kakuni ilmu fege itu masih fleksibel senajano nanti itu mabainal halal wal haram itu tetap saja ada yang menghalalkan sehingga dalam praktek keseharian saya di kampung itu kalau ada orang tanya kalau dijawab secara secara apa nama secara kaku itu kadang-kadang tidak -kadang tidak tidak matu. Tapi saya kasih sekiranya sepeketuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka-mereka. Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyala nongjian gitu. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar, sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang, bagaimana bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, ya sekedar saya jawab, boleh, boleh saja, boleh sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor, sing secara pasti itu, misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat, tidak semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu, feke itu kalau di pondok, itu kayaknya kok dinamis ya, pertanyaannya guru ke murid murid-murid bertanya, guru menjawab, tapi kalau Pung kok ruwet ya Gus ya? Maksudnya kok banyak ya kayak kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang-kadang pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sol eh kalau kalau saya tidak doa kunut, kan Ya ndak apa-apalah Bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya ndak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja? Satu huruf itu apa saja? saya menjawabnya ya sulit gus. akhirnya saya jawab, eh boleh daripada kak sholat gus nggak ngoten. nah pokoknya kalau kita bicara mas itu luas karena fakat itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses proses istihad kita itu menerimanya secara instan. di hari ini orang yang mau beristihad silakan beristihad tapi saya tidak mampu untuk itu gus. Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok yang kemudian itu akan, menem, me, apa, akan mengalami banyak hal yang ruwet. Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu Pertanyaannya pintar, ibu yang terhormat. Ya, ya. okay. ya. MC-nya. Okay. Iya, konkretnya, konkretnya. Ya, maaf MC agak itu Gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC Bagaimana tindakan saya semacam itu, semacam itu menjawab, sekedar menjawab pertanyaan orang Pertanyaan sekeliling saya, yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti Padahal itu tidak keluar dari koridor VK, maksud saya ya, itu Contohnya, contohnya. Oh ya. Sudah gas itu. Kafani dikuli astagfirullahaladzim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Awalnya rasa mahasiswa di akhir-akhir rasa dosen. Jadi malah memberikan kuliah tambahan. <tik> Monggo Yai menawi Bismillahirrahmanirrahim Itu udah pertanyaan itu curhat Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus lah itu. Ya bagus gak masalah kan Sampaihan bingung terus kelihatan bingung ya bagus jujur Ya kalau orang latihan jadi kiai jadi bunyai ya memang begitu ya Ya agak-agak bingung sedikit Kalau sudah mapan kayak saya gak pernah bingung santai Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Loh Mahfud Yang jelas begini pertanyaan itu ada dua Zaman Nabi pun menghentikan ada dua Ada su'alul mustafim Orang tanya ingin faham Ada su'alul muta'anit Tanya ingin mempersulit Nah Biasanya masyarakat juga dua tadi Ada tanya ingin tahu Ada tanya yang muta'anit Muta'anit itu memojokkan Kiai ya, Saya fikir ini sudah dosen pasti tahu gelagatnya orang ini muta anlit apa, apa Mustafim memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik orang fasik ya ada dua ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat Kalau yang enggak ya memang hanya muta anit. Sehingga kata masih atuoh itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa kawalaladina asroku nawait lausa awuhumah Asyrokna kata orang-orang musrik. Kalau kita dikedai Allah juga ada melakukan musrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang Masihah berarti kita musrik pun karena Masihah. Orang kampung juga gitu sama ingat guru saya Kiai Jimemun Zuber pernah ditanya tentang orang Ait yang karena free sek karena sekvipes. Bukan karena ketularan atau karena orang lain Memang dia sendiri yang nakal Yang tanya dokter tentu yang tanya dokter Dokter itu berambisi menemukan obat air Jawabannya Mbak Moon itu unik Padahal beliau itu sangat sayang sama umat Jawabannya beliau gini Dok Sesuatu yang menjadi hukuman Allah Supaya orang mau kembali tobat, Ya Allah diberi hak Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros kemudian punya utang banyak dia agak dipercaya masyarakat terus kamu ditanya solusinya gimana ya agak perlu ada solusi itu memang hukumannya orang yang salah biar roh rasane lahum fitnunya vision ada unsur kehinaan ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat terus tanya kamu gimana caranya nggak dikucilkan ya allah diberi hak untuk memberi hukum hukuman begitu juga penyakit penyakit yang karena kesalahan manusia Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? hukuman meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? tobat nah biasanya juga gitu orang belajar itu wajib gak? kan wajib masyarakat tuh gak mau belajar tentang agama kemudian karena gak belajar setiap ada masalah agama dia gak bisa terus galau ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang gak mau belajar itu kan membawa kebodohan kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelah kegelapan, kegelapan menjadi kegah kegalauan jadi misalnya ada bapak sampai perawan tua agak nekat atau kangkang sampai jaka tua agak nekat tanya saya, gus caranya menikah gimana? itu keangkuan kamu, harus orang ganteng pilih-pilih jadi harus gitu jawabnya karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuan harus ngerti hal-hal orang, gus orang yang suka, yuk wong ayu Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa itu pak? Laitu zaman Nabi sudah gitu ya Ada, ada su'alu mustafimin Ada su'alu mutaanitin Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah Saya itu merasa kaya Bahkan mungkin kategorinya kaya sekali Bukan karena materi saya banyak ndak? Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah Kalau kamu gak percaya itu hadis Karena muttorib wa'amalli akhiratika keanaka tamu tu apa? Ledan. beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok saya ini kan harus keceluk kaya gede diuruhkan saya menurut saya itu banyak sekali Uri sesu, di orang urib menghantikan sesuah diuruhkan saya ini mewah merasa itu sama kan enggak? surah kiai goblok bayangkan orang urib itu menghantikan 10 tahun ke depan duit rung juta ya kurang, 10 juta ya kurang padahal konsep kita itu kata rusuhah atau kata ulama yang jelas itu ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati B, maka hidup saya itu tenang sekali. Coro di masalah misalnya saya suatu saat sampean bully, paling pikiranku dibully masyarakat, sesuatu es mati, sesuatu es ber, sesuatu ke ICU, bayang loh sesuatu meneng, sehingga aku nganggup punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus, padahal masih puanjang <laughs> jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi wa'mal Wa akhiratika ga'anaka tamutuhu dan beramalan untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik karena ini untuk bekal mati kalau uang betul tanyakan istri saya, saya punya uang 200 ribu itu langgup banyak sekarang Oh, mong urip nganti sesuk kok ndak dhuwit 200.000 itu mewah betul lho. Eh? Terus kemudian ada orang galau. Wang 10 juta kok orang 20 tegalowan ini adalah dia salah persepsi. Nganggep urip tu panjam ini wayul hiimul amal orang yang dibuai oleh angen-angen. ini mlebu alhaqum mutakatsir hatta zurtumul maqit. Ya ya budosen yang rasa mahasiswa ya atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC itu ini enggak gitu keliru MC dosen yang rasa bunyai jadi lebih keren dosen yang apa rasa bunyai ya saya kira demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kiai dan ibu nyai para Gus dan Ning hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dengan dijawabnya pertanyaan dari ibu dosen rasa bunyai tadi ya Maka sesi kuliah umum bersama Pancenganipun Gihaji Ahmad Baudinur Salim Al Alhafid telah di penghujung Ternyata memang antara di Youtube dan aslinya itu hampir sama Paling tidak ini mengobati penasaran kita Dan dengan wajah dengan beliau ini kita punya sanat ilmu kepada beliau karena tampaknya beliau ini mengidolakan sanat kertas beliau orang hebat karena memang gurunya Mbah Mun Sebagaimana sahabat orang hebat itu karena gurunya Nabi. Berarti yang hebat itu gurunya. Oke. Waten gliduk-gliduk kesimpulannya itu mohon maaf. Kiyai Bahaq nggih hebat, gurunya juga hebat. Sebagaimana kita santrinya Kyai Haji Mas Muhin Fakih Romo Kiai kita hebat, kita semua juga hebat. Sebelum doa oleh Panjeninganipun, Kiai Haji Roba Maksum, ini ada cendera yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor kepada Kiai Haji Ahmad Bahaudin. Mohon kepada petugas untuk menyiapkan segala sesuatunya. Kepada Kiai Haji Ahmad Bahaudin dan Bapak Rektor, dipun aturi... Waduh mau kiai, dipun aturi mengambil posisi ngapun dilajangkan doa dari kami sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada hilaf akhirul kalam wallahul muwafiq ila akwami tariq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya robah semoga على ما نوينا وعلى نبا صلاة في الصلاة وإلى حضر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli al Allahumma like al wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Alhamdulillah amin Allahumal kel hamdul shukran wa lakal wa anta rabbuna haqqun nahnu 'abiduka wa anta lam tazalli dhalika ahla Allahumma ya Allah Ilaika madadna aydiyana fala taqta rajana nas'aluka salamatan wal afiat wa sa'adah fid dunya wal akhirah ونسك اللهم Allah الله بسمك العظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا استنطقت انت بعطيت انت وفر لنا ذنوبنا والدي والدينا وان تشفع عنا قربنا وتقضي حاجاتنا وتصليح امورنا فانت المرتجى تباركت اسماءك وتقدست صفاتك ولا اله غيرك ولا معبود سواك اللهم يا الله inna nas al kubi asma' al husna kulliha bi ismik la udum wa bi kalimatika al tama, anta ja'alana wa ahlana min ahlil ilmi wal khair wa anta ja'alana min ibadika salihin al fa'izina bi jannatin na'im wala tada' lana dhanban illa ghafarta wala aiban illa satarta wala hamman illa farantsa Wala dainan illa qadita, wala maridun illa afaita Wala sailan illa jabta, wala hajatan min hawaidji dunya wal akhir illa qadita wa serta, wa antarudin anna ghir khutban Allahumma sahil alayna kulla asir, bijahi sayyidina Muhammad al-Bashir Rabbana taqubbal minna innaka anta assami'u alim wa duba'alina ya maulana innaka anta wa afd lana al fatiha